Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua Bu? Alhamdulillah Yang di sana yang kuning sehat? Alhamdulillah Dari majlis saling mana nih? Alhamdulillah Waduh nama pengajarnya apa? Ada, Anasir. Anasir. Anasir. Yang sebelah sana bu kuning, maaf ya bu saya nggak tahu, ada duduk sini ya bu ya, nanyanya ya. Dari mana bu pengajiannya? Pondok. Yo lomus banget, menang-menang saya ngadis situ. Ya semangat tu, dari mana bu? Purare. Iya. Bu, namanya siapa? Ibu Ina. Ini masih oh, pakai oh. eh, ini dua. Eh iya. Ibu siapa namanya? Ibu Ina, Bu. Mau kaya enggak? Mau. Kaya apa? Eh, kaya hati. Eh Amin benar. <laughs> iya. Iya, <benar. laughs> Bu Amin. Eh ya. banyak Kamus mau? banyak dikit. <laughs> pelit dikit, tapi kalau kaya harta tapi hatinya sempit mau enggak? Mau uh. eh, duitnya banyak tapi suami enggak pernah pulang mau enggak? Eh. Uh. Uh, duit banyak tapi suami pelit mau enggak? Mau. Uh duit banyak tapi anak narkoba mau nggak? Iya kan. Nah, gimana ya bu ya? Pengen istilahnya kaya hati, kaya harta. Gimana caranya? Kita panggil Ustad nih ya Ayo. untuk jelasi. Ya. Iya. Sebelum panggil Ustaz kita siapa pemisah duduk rumah boleh? boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bagaimana pemisah setiap Titiwan Titiang Kaubu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu SWT Senang sekali saya Titi Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini Tentunya di Titiang Kaubu Dan insya Allah sampai satu jam ke depan Kita akan membahas kaya hati Dan kaya harta. Ini adalah hidangan harapan bagi setiap manusia Raksudnya kita panggilkan Ustaz yang akan membahas ini semua Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sehat sad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, udah nanya sih, ibu-ibu mau -ibu pengen ya, Bu ya, kaya duit ya, Bu ya. Iya, pengen banget duit banyak. Hati juga cuma. Ada enggak usah. <laughs> Alhamdulillah. Adem mau duit? Pagi -pagi. Oke, oh, lagi. Oke, mau. Mau? Ah. Mau. Pengen uang 100.000? Iya. Ya. Mau doang kan? Coba ngambil. Ayu. Eh. Itu kesalahan. Hmm. Kita mau kaya. Mau kaya harta, mau kaya hati, tapi kita nggak berusaha untuk bertindak. Hmm. Ini uang yang saya pegang bisa pindah. Kalau kita ambil, okay. kalau cuma mau, kaya? mau, mau, kaya? mau, nggak akan berubah jadi kaya kalau cuma mau don. Iya ya, aduh. Kalau saya apa, bertindak. Cuma saya nggak ulang lagi. Entah ada yang ambil. soalnya udah dikasih tahu. Sudah tidaknya. Kesalahan. Jadi banyak orang punya kemauan, tapi tidak mau melakukan perubahan. Tidak mau bertindak Akhirnya apa? Tetap saja seperti yang dulu mm -mm. Tetap saja seperti yang dulu, Tidak berubah. Iya. Istilahnya kalau misalnya kaya hati Itu kan susah Ustaz, ya Ustaz Kalau ya duit kita mesti bisa Istilahnya mencari Menjeput riski yang Allah sudah sediakan gitu Dengan beberapa cara gitu Yang pasti jemput riski dengan cara yang halal Nah istilahnya untuk kaya hati kan luas ini maknanya Ustaz ya Yang pertama harus apa dulu yang harus kita dari Kaya hati itu Ya sebenarnya sebelum kaya hati itu Ada tiga hal yang Terusnya mendahului ya. Pertama mm -hmm. kaya pikiran, terus mm -hmm. kaya kepalanya harus kaya. Dengan apa? in mm -hmm. you... you earn what you learn. Mm -hmm. Artinya? Tahu. Enggak. Tahu. <laughs> you earn what you learn. Anda akan mendapatkan apa yang Anda pelajari. Amin. Kalau bahasa Arab, misalnya, faqidushayt layukti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak -apa, bisa ngasih apa-apa. Mm -hmm. Orang bodoh nggak bisa ngajar yang bisa ngajar orang yang punya ilmu nah itu berarti isi pertama kalau anda ingin kaya hati isi pikiran dengan ilmu itu pertama kemudian yang kedua adalah kita juga harus membuka tangan kita kamu hmm. mau tangan dibuka bu? kalau tangan dibuka kita, kita mau ngasih. kalau begini mana anda mau kasih duit? kalau begini, coba ibu punya anak terus anak kita kasih kan dikasih, iya. bu minta duit, kasih jadi yang kedua adalah, kita mau kaya hati, kita harus mulai membuka tangan kita. Setiap ketemu orang, tanamkan satu sikap. Apa yang saya bisa bantu buat Apa yang saya bisa bantu buat suamiku? Apa yang saya bisa bantu buat anak-anakku? Apa yang saya bisa bantu buat ustadku? Dan seterusnya. Setiap orang, sama siapa yang ada di rumah. Apa yang saya, saya bisa bantu untuk orang-orang di sekitar saya? Mulai dengan cara itu. Kita akan kaya hati kemana ketemu orang, apa yang saya bisa berhenti selama nam omong kita? berikutnya baru kaya hati. jadi mulai dengan kaya pikiran dulu kemudian kaya tangan, ya buka tangan kita buka pikiran kita buka tangan kita, kemudian baru bukalah hati kita, untuk bisa kaya hati ya harus membuka hati hati itu ibaratnya seperti rumah rumah itu kan ada pintunya bu, ya? kalau orang masuk lewat jendela bagaimana sebutnya maling maling ya kan maling nih gitu mm -mm. ya lazimnya namanya masuk rumah lewat pintu, mm. nah kalau pintunya ditutup, dikunci digembok, dirantai awas anjing ada tamu yang mau datang mm. enggak bagaimana dia mau jadi orang kaya nah dia sendiri udah nutup hatinya yeah. mana ada orang yang mau selatur ambil rumah dia rumahnya jadi sepilu padahal rumah yang barokah, rumah yang kaya, rumah yang didatangi banyak orang. apa artinya kita punya rumah gedong, mm -mm. nggak nggak bertetangga? iya. Yeah. berjalan kita mati orang sebelah nggak tahu gitu. nggak tahu masih. Uh, urut uh, mau ngapain? saya baru tahu dah rumahnya temboknya gede 3 meter, mm -hmm. ini malah mau tahu? tuh ya, sekarang kita lihat kita sedihnya juga kelihatan ya, zaman sekarang ini yeah. bertetangga itu sudah jarang. Mm -hmm. kalau kita mm -hmm. ini, buta ya, kan? Ya. Zaman orang Betawi itu kan enggak ada rumah pakai pagar ya mm -mm. Jadi langsung aja seberang-seberang sama tetangga gitu kan Dan kita pada apa anak kita tuh apa yang lain tuh Lu anaknya Faji ini ya? Lu kan pagi ya. lagi masih pada jalannya lu nah, gitu, mm -hmm. Merasa punya kepentingan Jadi orang tuanya banyak, tak usah kita sebagai orang tua ya. Banyak yang ingatin itu di jalanan nah, Sekarang kalau kita, anak kita di, masih jalanan Anak-anak perempuan lagi, masih pagi-pagi masih ada di rumah hmm. Atau di jalanan hmm. Ini, gue, Saya lagi orang tu takut di persimul orang tu. Dia jangan urusan anak anak tu, urusin anak sendiri aja. Tidak perlu ngurusin anak orang lain. Ya, selalu. Iya. Berarti kalau kaya hati itu mencangkup semuanya, termasuk hubungan kita dengan tetangga ya Ustaz ya. Tapi banyak kan gini, kalau misalnya kita dalam keadaan kekurangan uang, wah kita tuh pengennya nanti, wah berangkat-angkat kalau punya uang, pengennya langsung diubang ke pake miskin ke tempat yatim piatu. Tapi itu ya, hmm. sama juga manusia, kalau udah dapet uangnya nih Ustadz karena suka lupa dia tuh. Nah istilahnya untuk menyeimbangkan kaya hati dan kaya harta itu kan susah juga gitu Ustadz. Bagaimana sih kalau misalnya kita mendapat rezeki dari Allah, terus kita langsung ingat kepada yang membutuhkan. Justru yang beras sebenarnya gini, orang yang kaya harta, lebih berat untuk bisa kaya. Hati. Mm -mm. Orang miskin ya. untuk ikhlas gampang. Gak? Gak. Mm -mm. Sudah miskin nggak ikhlas. Kalau <tuk> udah nggak <Mungkin tuk> punya duit nggak ikhlas lagi. Bodohnya agak, duit agak punya gitu. Ikhlas juga enggak. Oh, apa yang mau dipandangin? Oh, iya iya. kan? <tuk> nggak ada program kalau miskin nggak ikhlas sama daya dulu nggak ikhlas dia. Mm -hmm. Malah daya duit apa yang mm -hmm. mau? di tuju kita ya, udah pasrah aja sama Allah gitu. Mm -hmm. Tapi yang susah itu sebenarnya itu adalah orang yang kaya ingin itu susah. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya bukan berarti kita nunggu kaya hati baru kaya. Enggak. Justru dalam kaya harta itulah kita terlatih untuk bisa menjadi orang yang kaya. Mm -hmm. Di dalam kaya harta itu kita terlatih menjadi kaya hati. Belum enggak kita jadi orang kaya bu. Mm -hmm. boleh, okay. Tuh saya, saya mau tanya, mau miskin masuklah, apa kaya masuk teraka? Tuh kan sama lagi miskin masuk surga apa kayak masuk neraka saya masuk juga tiga yang surga. Kan, kaya masuk surga, surga. surga betul ibu Ngapain nah, kita kayak supaya bisa bantu orang miskin lebih banyak nih kan. situ bisa kaya hati iya jadi orang yang lebih punya peluang untuk kaya hati itu adalah orang-orang saya -orang mm hmm jihadiduna fi sabirillahi bi awwalikum mm wa anfusikum -hmm. lihat pertama dengan punus mm hmm Unus habis pulus, tulus bedanya cuma dua huruf pulus, tulus, tulus. kalau kita punya pulus, kita ditantang untuk bisa tulus mm -hmm. berarti kalau misalnya orang yang istilahnya miskin harta dia harus kaya hati misalnya, ini mah udah miskin harta miskin hati kan gak apa itu gak punya modal berarti kita bisa orang yang kaya harta terus nanti tulis berarti harus bercemin juga sama orang yang istilahnya ada empat, ada empat. Model manusia nih, hmm, hmm. miskin harta, miskin hati, ya kan? Hmm. Miskin harta, kaya hati, ya? Kaya harta, miskin hati, hmm. kaya harta, kaya hati. Nah, hmm. itu di hmm. yang kita pingin yang nomor empat ya. minimal, oke okay lah, miskin harta tapi hmm. kaya hati. hati. Yang dilarang nih, yang nggak boleh, udah miskin harta, miskin hati. hati. Inter Iya Baik, untuk kita selalu istilahnya Kalau kita punya kekayaan atau resmi yang Allah limpahkan Untuk kita bisa konsisten Untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan gitu. Dalam arti kata gini Kita pinginnya, Oke, duit duit memang pas-pasan Tapi inginnya juga untuk berbagi Nah, untuk mendahulukan mana yang harus kita beri Apakah memikirkan diri sendiri ataukah memikirkan orang lain Kan kadang suka sulit, Ustaz bagaimana sih untuk kita misalnya menyeimbangkan itu tadi Oke dalam keadaan kurangan kita juga harus bisa memberi ke yang lain untuk memberikan kekayaan iya yang hmm. bisa menjawab adalah kadar keimanan kita hmm. makin tinggi kadar keimanan kita pasti kita akan punya sifat namanya Al-Qi-Tar hmm. mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri hmm. tapi kita gak bisa maksa seperti ibu-ibu kasih orang, walaupun kita susah kasih orang eh saya gak bisa maksa ibu-ibu hmm. tapi kalau ibu-ibu iman yang lebih kuat Udah lah kita, korban diri kita yang penting orang pada senang lah Nah itu bagus, iman yang lebih kan? Iya. Itu yang paling top ya? mm -hmm. Udah kondisi susah, bikin senang orang lagi Coba itu kan hebat iya, iya. Kalau kita senang terus menyenangkan orang itu memang biasa gitu. Banyak duit terus kita nyerangkan orang biasa iya. Ini udah miskin menyenangkan orang kan hebat Iya subhanallah Baik, dan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang kaya hati, kaya harta. Tetap bersama kami di Tian Kolbu InsyaAllah Pemirsa dan mahasiswa bersama kami di Ritian Kolobo dan pagi ini kami membahas tentang kaya hati, kaya harta. Kalau misalnya Allah memberikan kita rezeki yang besar, kasih kelebihan oleh Allah, rezeki yang besar yaitu berupa kaya harta. Tapi ada sebagian juga yang istilahnya dia sudah kaya harta tapi hatinya sempit besar. Dan di dalam artinya selalu tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Padahal kan dengan nikmat yang Allah berikan, kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya ya Bu ya, serata arah. Itu bagaimana Ustaz? Setiap orang punya modal untuk menjadi kaya hati. Sebenarnya, mm -hmm. ya. coba kita hitung sekarang. Satu hari berapa jam? 24. Satu jam berapa menit? 60. 24 x 60. Ya. Mm -hmm. Kemudian satu menit berapa detik? 60 x mm -hmm. 60. Total itu 86.400 detik. Jadi satu hari kita Bu nilainya 86.400 detik. Maaf, umpama Satu detik ibu bernilai satu dolar mm -hmm. ya Berarti satu hari kita 86.400 dolar Itu hampir sama dengan uang mm -hmm. Jadi kalau orang itu bisa menghargai Satu detiknya itu satu US dollar Berarti sebenarnya satu hari dia punya uang berapa bu? 86.400 dolar Atau 900 dolar Eh, Ini kenapa sampai air ke bulan nol terus ya? Hmm. Karena kita tidak pernah bisa merubah satu detik itu menjadi sesuatu yang bernilai. Detekor lewat aja lewat aja lewat aja itu sebabnya Allah menyebutkan wal asr demi waktu. Jadi modal kita dalam dalam menjadi kaya harta itu bukan duit sebenarnya adalah waktu. Barang siapa yang bisa merubah waktu yang ada itu menjadi sesuatu yang bermanfaat pasti akan mendapatkan harta. Dalam waktu. Jadi kita harus berubah, bu. bukan hidup nyari uang, tapi bagaimana hidup ini memberi manfaat pada orang lain. Kalau orang sudah dapat manfaat dari kita, kok manusia berbuka ini kan rumah, gitu. Misalnya hmm. pembantu, ini apa rumah kita? Dapat belajar. Iya. Orang bawa mobil kita, bantuin bawa mobil kita. Kasih gaji sebagai penganggur penganggur, hmm. Jadi hmm. kalau kita belum manfaat buat orang ada aja. Jangan uangnya dikejar, manfaatnya hmm. dibagi-bagi. Eh, hmm. Berwujud pada datang sendiri. Ya, iya, baik. Sepertinya ada yang mau bertanya Ustaz, kita kasih kesempatan dulu ya. Siapa yang mau bertanya, dari mana? Hmm. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ina Rusman Pak Ustaz. Saya mau bertanya Bagaimana Pak Ustadz Ada orang yang kaya raya Tetapi dalam rumah tangganya Dia selalu ribut Selalu berantem dan tidak harmonis Bagaimana Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tapi tidak harmonis mm -mm. Satu bisa ya Kemungkinan Bu ya Perhitungan saya Jangan-jangan kayanya Maaf, dari duit yang harap mm. Bisa Panas ya, Ustaz? Iya, iya, Panas terus jadinya di rumah Itu duit yang dipakai untuk makan bersama-sama Iya, iya Jadi yang masuk itu bukan kebaikan Bukan barokan mm -mm. Tapi adalah musibah Iya, mm -mm. iya udah ribut aja terus Iya, benar Bagaimana mengembalikannya? Yuk, kita merenung lagi Bilang sama aswad Bak, walaupun kita miskin asal duitnya halal Kita lebih rendah yeah. Daripada kita jadi orang kaya Tapi dari korupsi, dari polusi ya, Segala macam. Udah, saya enggak rela. Mm -hmm. Abang usah khawatir saya, mbak biasa hidup susah, tapi tolong kalau mau cari duit-duit yang benar. Jangan-jangan kita dapatnya duitnya daya. Kemudian yang kedua, jangan-jangan kita kurang pandai bersubur. Mm -hmm. Sehingga bawanya, waduh bu, awahnya panas saja gitu. Kita enggak pandai bersubur. Mm -hmm. Bentuknya apa nih? Enggak pandai bersubur harusnya kan diantara disket kita ada yang konsep zakat mm -mm. sudah bayar zakat belum jangan-jangan belum bayar zakat nah itu zakat yang belum dibayar itu bisa menimbulkan persoalan di rumah zakat sudah selesai sudah so, kok yang lupa yang sunahnya kan yang wajibnya ditunaikan, baru yang sunat jangan sudah tapi zakatnya dibayar itu so, kan sama saja tanggung jawab sembunyinya siapa wajib mana wajib tahajudnya 23 rokaat subuhnya jam setengah tujuh itu <laughs> benar mungkin subuhnya dulu, baru tahajudnya syukur dua-duanya bagus amin eh, Sedekah kencang kan zakat tidak kan pernah bayar ya susah juga dong, yang wajibnya kan zakat dulu baru boleh jadi kemudian yang ketiga tidak banyak melakukan jikir kepada Allah bisa pengaruh terhadap kerubutan rumah Tuhan Allah jadi banyak faktor ya Ustaz ya iya tinggal bagaimana kita introspeksi terhadap kita dan pasangan ini duitnya awalnya dari mana ya Ustaz ya kalau pengen adem ayam iya baik langsung saja ada mau bertanya lagi ya silakan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ibu Ida dari Condet Ustaz saya mau bertanya bagaimana orang yang ingin kaya tetapi yang lebih banyak berdoa ah dibanding berikhtiar. Hmm. Begitu saja Pak Ustaz, saya mencayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada harta yang tidak perlu diminta, Sudah dikasih jatahnya, atasnya sama Allah, ada. Cuma kita tidak tahu jumlahnya berapa. Namanya hmm. harta yang islah mutlak. Wama hmm. min da'batin illa Allah fir'at. Wama min da'batin fir'arbi illa anollahi rizquhah. Hmm. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi, melainkan Allah jamin. Allah jamin rezekinya. Pokoknya ada orang yang lahir Bu, ada rezeki Bu jangan, nikah, dia punya istri Bukan berarti gajinya dibagi dua sama istrinya, istrinya bawa duit, iya. bawa rezeki Jadi anak banyak, rezekinya banyak, benar kata orang bertahu bilang, banyak anak banyak rezeki Itu benar, karena setiap hal itu ada ada rezekinya Yang kedua, rezeki yang diikhtiarkan Bu, nah ini dia nih Kalau cuma doa doang, tapi kita tidak berusaha, ya tidak dapat cuma dapat yang pertama tadi aja kita jemanya juga belum tahu gitu makanya jangan jangan heran bukan misalnya ada itu tetangga kita nggak pernah sholat jumatan nggak pernah jiz tidak ngaji aja nggak pernah jarang mendengar ngaji oh, kayak butuh iya jangan hmm. ngongso sholat nih. nah, nah ini nggak benar yang begini betul betul hmm. dia menjadi kaya bukan karena kaitannya masalah tadi tapi karena hmm. dia rajin kerja keras biarpun dia rajin soalnya tapi kalau malas bekerjanya tetap banyak duitnya seret juga gitu mm -hmm. ya itu dua dua masalah itu nah yang ketiga kalau orang yang sudah bertakwa kepada Allah ya ada yang namanya Rizki Min Hayatulah ada Rizki yang datangnya gak disangkatan Saya iya dan misalnya kalau zaman sekarang Ustaz susah juga mencari orang yang memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala ya untuk membantu pasti uh, ada yang kalau kita bantu udah pasti ujung-ujungnya adalah uang misalnya nah untuk kita bisa menyelesaikan ya, ini Ustaz antara memang kita harus kaya hati kita yaitu dengan ikhlas sabar dan bersyukur itu apalagi sifat yang istilahnya harus kita tanam dalam diri kita untuk kita bisa membuat kita selalu kaya hati Satu kata menyebur menyebur di samudra hati oh. ibarat tuh lautan nyebur boleh nyembur kita ada pilihan lain. Berarti kita harus menyelam dulu ya. Berarti ya, untuk misalnya Jangan lagi bisa menakut-nakutin nyelamanya. <laughs> Gaya balap itu nggak boleh. Ya paing-paingnya kan ada pelampung, <laughs> hanya ada ban, ada juga yang ngolongin kita. telah Tapi kalau <laughs> cuma lihatin punya enak juga. Kalau ini ya, akan <laughs> merasa terjun. Enak juga jadul. <laughs> Tapi kalau dia mau nyembur sih langsung akan merasakan manfaat. Iya <laughs> iya. Nah, apabila seorang sudah kaya hati, apakah memang dia dimulai dari itulahnya miskin hati dulu baru menjadi kaya? Atau misalnya tiba-tiba memang sudah jadi hatinya aja memang sudah selalu kaya gitu? Wah, wow, macam-macam di Quran diceritakan. Ada yang awalnya susah terus jadi jadi gini. begini. Mm -hmm. Allah itu punya skenario ibaratnya sutradara nih Bu. Kita nih ini main film nih, main film kehidupan. Mm -hmm. Kita Kita kan lakonnya di aktor aktrisnya kita nih Bu. Kan lu tuh main sinetron nih. Di, sinetron kehidupan itu sutradaranya sama Allah. Iya. Ya kan? Mm. Ada yang dibuat sama Allah tuh pemain dari awal lahir Isi berojolnya udah kaya Bu. Iya. Disana orang tuanya kaya. Ya, dia kepikiran kaya gitu loh. Sampai gede enggak pernah susah. Ada yang gitu. Ada juga yang dia nunggu sampai remaja, baru bisa berubah hmm. ada yang nunggu sampai 40 tahun, ada juga ada yang udah menunggu sampai 50 tahun gitu. baru dapat kekayaan, seminggu meninggal, basurit tuh istilahnya gitu cuma, cuma, itu kreativitas Allah gitu, hmm. tadi seandainya dikasih jatah, lakonnya aktor, jadi orang miskin, ya jalan ya. iya baik, baru tadi mau menanya, banyak sekarang juga orang kaya, istilahnya sombong juga ya Ustaz, ya ya Bagaimana sah kalau tidak miskin untuk dia yang yang kaya somo itu tidak pernah miskin Ya nah, Iya itu. Gimana ya supaya uh, atau dia nanya... miskin oleh kelamaan tiba-tiba kaya mendadak, nah, itu orang kaya baru. <tuk> orang kampungan jadinya kampungan gitu. Wu ya. baru punya mommy ibu itu bertantang berten. Ya Allah, dia dulu naik aja lu kalau miskin. <tuk> iya deh baik. Tapi kita, kita akan lanjutkan ya, ibu-ibu juga pastinya ingin bertanya lagi. Tetap bersama kami di titian Kolbu pemirsa, Insya ya. Allah.